Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus salihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladhina amanu taqullah haqqo tuqati Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Amma ba'du Fa inna asdaqal hadithi kitabullah Wa khairal hadhi hadi muhammadin Sallallahu alayhi wa sallam Wa sharral umuri muhdasatuhah Wa kulla muhdasatin bid'ah Wa kulla bid'atin dalalah Wa kulla dalalatin finnar Ikhwan wa akhwati fillah Bapa-bapa, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah Jama'at salat subuh Masjid Al-Khalil Abu Tawheed yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada kata Yang patut kita ucapkan pada pagi hari ini Selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala Atas segala karunia nikmat Yang telah Allah berikan kepada kita Di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan kita rasakan pada pagi hari ini adalah Allah taala memberikan kita kemudahan dan kesempatan untuk mengoptimalkan ibadah pada bulan yang mulia yaitu bulan Muharram di mana kita sedang berada di dalamnya Maka kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga seluruh amalan-amalan ketaatan Yang kita lakukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Amalan-amalan ketaatan Yang kita lakukan di bulan yang mulia ini Baik itu yang fardhu maupun yang sunnah Semuanya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda di dalam hadis riwayat Bukhari Nabi bersabda man sallal bardayli dakhala jannah barang siapa yang mengerjakan salat pada dua waktu yang dingin maka baginya adalah surga kata para alim ulama yang dimaksud dengan mengerjakan sholat pada dua waktu yang dingin Yaitu sholat subuh dan sholat asar Semoga kita semua yang hadir di majelis ini Termasuk hamba-hamba Allah Yang Nabi sebutkan dalam hadis beliau tersebut Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah Rahimani wa rahimakumullah Pagi hari ini tema kajian kita insidental tematik. Kita akan mengangkat tema sehat ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sebelum materi ini berjalan lebih jauh, maka sebagai kata pengantar atau mukadimah, saya ingin sedikit memberikan penekanan. Sebagaimana kita ketahui bersama Salah satu nikmat yang harus kita syukuri Diakui ataupun tidak Wajib untuk kita syukuri Yaitu nikmat sehat Nikmat di Allah memberikan kita kesehatan Sampai-sampai disebutkan Satu orang yang sehat Memiliki berjuta-juta keinginan lihat orang sehat jangan banyak-banyak satu orang yang sehat memiliki berjuta-juta keinginan orang sehat pengin ini pengin itu pengin pergi ke sana pengin pergi ke sini pengin makan yang ini pengin makan yang itu macam-macam keinginannya berjuta-juta keinginan sekarang kondisinya kita balik Jutaan saudara kita yang saat ini sedang berada di atas pembaringannya Lantaran sakit yang mereka derita Keinginan mereka tidak banyak Hanya satu yang mereka inginkan Sembuh alias sehat Berarti sehat itu mahal Sehat itu nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita Yang wajib untuk kita syukuri Sampai-sampai di dalam hadis riwayat Ibnu Majah bisa dibantu Ibnu Majah dalam sunannya Sunan Ibnu Majah di nomor aslinya di hadis yang ke-4141 4141 bersumber dari sahabat Ubaidillah bin Mihsad Al-Ansari radhiyallahu an. Dia berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man asbah mingkum mu fi jasadii, Aminan fi sirbi, Indahku tu yomi, Fakah an nama hezat Silakan dari junaban bin Abu Syurma dari salah bin Ubaidilla bin Biznson al-Anshari dari ayat nerjologan dan dari ayat nerjologan dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man asbaha minkum mu'afan fi jasadik silakan Barang siapa di pagi hari tubuhnya sehat. Baik, itu nomor 1. Barang siapa di pagi hari Jasabnya tubuhnya sehat. Lihat istri sehat, lihat anak-anak sehat, keluarga pada sehat, termasuk dirinya juga sehat. Sehat yang pertama ya. Baru yang kedua, aminan fisirbi. Silakan. Aman jiwanya. Aman, tenteram. Maksudnya tempat tinggalnya aman Tidak terjadi apa-apa Tidak ada kebakaran, tidak ada perampokan Tidak ada pencurian Aman, aman Aman nomor dua setelah sehat Yang ketiga Dan memiliki makanan pokok pada hari itu Dan dia memiliki makanan Yang bisa ia gunakan untuk dimakan pada hari itu sekalipun sederhana Sekalipun sederhana Ada yang bisa dimakan hari itu Badan sehat Rumah tempat tinggal aman Yang dimakan hari itu Ada sekalipun itu sederhana Siapa yang di hari itu Punya tiga-tiganya Faka'anna ma'hizat lahub dunia Silahkan Faka'an na'amahizat lahub dunia akan dikumpulkan seolah-olah dunia hari itu sudah menjadi miliknya sudah berarti ini menunjukkan kepada kita bahwasanya uh, sehat itu adalah nikmat yang mahal yang wajib untuk kita syukuri nah pertanyaannya adalah bagaimana agar kita ini selalu sehat Bapak ibu sekalian Rahimani warahimakumullah Tidak ada jalan lain Kalau kita ingin sehat Maka ikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Mengapa demikian? Pakmu 14 abad yang silam Nabi setiap kali menyampaikan khutbah Atau memberikan nasihat kepada para sahabat, Baik itu dalam khutbah Jum'at Atau khutbah Eid selalu beliau mengatakan fa'inna Fa inna asdak hadisi kitab wa khair hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebenar-benar perkataan adalah perkataan Allah dalam kitab Allah Al Quranul Karim dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka tidak ada jalan lain kalau kalau pengin sehat, pengin selamat, ikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata kalau kita lihat di dalam sirah, ternyata benar. Ternyata nabi itu dalam hidupnya, semasa hidupnya lebih banyak menikmati masa sehatnya daripada sakitnya. Kalau kita lihat dalam sejarah Nabi itu seumur hidup sakit hanya empat kali Hanya empat kali Beda dengan kita Nabi seumur hidup hanya empat kali Yang pertama adalah sakitnya Nabi karena disehir itu termaktub di dalam riwayat muslim Nanti bisa dicek sendiri ya Dalam hadis riwayat muslim Nomornya 2.121 Itu nomor aslinya Yang kedua Nabi itu sakit karena pernah diracun Yang meracunnya adalah orang Yahudi Wanita Yahudi Bayangkan Nih ya baik ini yang kedua sakitnya nabi yang ketiga nabi itu sakit ketika pasca perang Uhud Nabi terluka Baju besi yang Nabi pakai ketika perang Uhud Rangkap dua Dua-duanya pecah Rangkap loh itu baju besinya Dua-duanya pecah Bahkan mulut Nabi mengeluarkan darah Karena terkena senjata daripada orang-orang kafir Sakit Nabi yang ketiga Saat perang Uhud Yang keempat menjelang ajal Sakit demam selama 18 hari Berarti kalau begitu Nabi lebih banyak menikmati masa sehatnya Daripada masa sakitnya Nah dan kalau kita lihat tadi Empat sakit kondisi sakit Nabi Seumur hidupnya Disihir terkena racun ketika perang Uhud terluka Dan menjelang ajal Ternyata kalau kita simpulkan sakitnya Nabi itu karena faktor luar bukan karena kecerobohan beliau sendiri bukan saya belum pernah baca riwayat saya belum pernah baca riwayat nabi itu kena diare itu misalnya nabi kena vertigo misalnya nabi kena diabetes kolesterol enggak ada enggak ada enggak ada riwayatnya Sakitnya Nabi karena faktor luar Bukan karena kecerobohan beliau sendiri Kita kan tidak Santan-santanan Kolesterol Kebanyakan mak makan melinju kacang-kacangan Masa murah ya. Kebanyakan apalagi Macam-macam ya. ya, Berarti kalau begitu Nabi lebih banyak Menikmati masa sehatnya Daripada Sakitnya, karena seumur hidup cuma empat kali. Dan Bapak ibu sekalian, Rahimani Warohimahumullah. Kalau kita mau merenung sejenak, merenung sejenak, semestinya ukuran akal loh ya, ukuran akal, Logika ukuran akal, mestinya Nabi lemah, mestinya Nabi itu sakit, mestinya Nabi itu drop. Menurut akal ini, menurut akal loh ya, menurut akal. Kenapa? Malam tahajud tahajudnya sampai bengkak kakinya rohkaat pertama yang nabi baca dalam sholat malam setelah al-fatihah tiga surat sekaligus al baqarah an-misa ali imran al baqarah 286 ayat an-misa 176 ayat ali imran 200 ayat itu kalau di total kurang lebih 650 ayat lu kenapa setelah al baqarah kok tidak ali imran justru an-misa Katanya para alim ulama Nabi hendak memberikan pendidikan kepada kita Pengajaran kepada kita Bahwasanya kalau sholat sunnah Bacaan suratnya gak harus urut Gak apa-apa Sholat sunnah ya Sholat sunnah Rakaat pertama misalnya membaca al-ikhlas Qulallah wahad Sholat sunnah nih Rakaat yang kedua misalnya Surat sebelumnya Entah itu idha Entah pokoknya sebelumnya Gak apa-apa Tapi kalau sholat fardhu Kalau kita baca riwayat selalu urut selalu urut rokaat pertama misalnya surat al-ikhlas maka rokaat kedua surat setelahnya surat setelahnya baik kita gak bahas itu karena itu ada materi tersendiri maka Nabi sholat malamnya satu rokaan sampai sepanjang itu rokoknya Nabi, lama rokoknya Nabi, durasi waktu rokoknya Nabi sama seperti berdirinya anda bisa bayangkan, malam tahajud, waktu malam dihabiskan ibadah, paginya perang melawan orang-orang kafir plus Nabi lebih banyak berpuasa ketimbang berbukanya, mestinya terus ditambah lagi malamnya, harus melayani istri-istri beliau. Ukuran akal para akal, akal nih, logika, sakit. Enggak mampu. 9 istri, bayangkan. Iya, belum puasanya Puasa, belum perang loh ini. Belum tahajudnya, sampai bengkak kakinya. Belum ibadah-ibadah yang lainnya. Menurut akal, drop drok. Tapi Nabi sehat. Kenapa Karena Allah yang memberikan pertolongan Dan tentunya Allah SWT memberikan pertolongan Maka Nabi SAW Memberikan petunjuk kepada kita Ini loh cara sehatnya Ini loh sehat yang benar Ini kalau kau ingin sehat Seperti ini tipsnya resepnya Makanya sengaja pada pagi hari ini saya sampaikan sehat ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa itu sehat ala Rasul? Ada enam Ada 6. Yang Nabi lakukan enam hal, 6 hal. Apa saja itu? Yang pertama. Yang pertama. Sehat ala Rasul Ya, Yang pertama adalah Makanan yang sehat Hanya terletak pada makanan yang halal Makanan sehat Hanya terletak pada makanan yang halal Oleh karena itu Maka sebagai bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita Allah telah menghalalkan sekian banyak makanan Dan Allah haramkan hanya sedikit makanan dan Bapak Ibu kalau mau merenung ternyata yang Allah haramkan dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sedikit. Yang halal itu banyak. Yang haram itu sedikit Bahkan kalau kita lihat dalam Al-Quran Kalau tidak salah 10 makanan Yang tidak boleh kita sentuh yang haram Selain babi ya Ada 10 Nanti kita sebutkan ayatnya Jadi intinya konsumsi makanan yang halal Tinggalkan yang haram Insya Allah sehat Kenapa? Karena setiap yang Allah haramkan Jika kita konsumsi Pasti menimbulkan mudarat pasti menimbulkan efek dampak buruk bagi kita saya yakin itu semua yang Allah larang, semua yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan untuk mengekang manusia. Tak boleh makan babi, tak boleh makan bangkai, tak boleh makan macam-macam, kan? Atau tidak boleh kalau perbuatan, tak boleh makan riba, dia ya? tak boleh mengambil haknya orang. Semuanya dilarang oleh Allah Azza Wajalla dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan untuk memenjarakan kita, Mengekang kita, tetapi untuk menyelamatkan kita darimu zorot yang akan muncul nanti tapi biasanya manusia itu kadang-kadang kalau dilarang seringkali rewel. Sebagaimana anak kecil, saya sering memberikan perumpamaan, misalnya ada seorang anak kecil yang sedang bermain-main di tepi sungai, di tepi sungai. Sang ibu menangkap anaknya dalam bahaya. Ini kalau anak saya tidak saya selamatkan, maka saya akan kehilangan buah hati. Maka anak itu segera diambil oleh sang ibu, dipindahkan ke tempat yang safety, yang aman. Saya tanya, kira-kira anak itu nangis atau tidak? Nangis. Kenapa? Ko anak itu nangis? Karena menurut versi anak, ibu sedang mengganggu permainanku. Tetapi versi ibu kau sedang dalam bahaya nak makanya tak selamatkan supaya ibu tidak kehilangan kamu ini bahaya pinggir sungai soalnya itulah manusia seperti itu dilarang ini syirik ndak boleh bid'ah ndak boleh makan haram semua dilarang sampai ada kitab ensiklopedia larangan yaitu kitab yang ditulis oleh Salim bin It al-Hilali hafizallahu taala yaitu uh, Ma'tsu'atul Manahis Syar'iyyah fi Shahihis Sunnah An-Nabawiyyah. Sampai ada kitab judulnya ensiklopedia larangan menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dilarang ini, dilarang itu tujuannya apa? Untuk menyelamatkan kita. Termasuk materi yang kita bahas hari ini. Tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini. Tujuannya supaya tidak muncul mudharat pada diri kita, baik dunia maupun akhirat baik Maka mari kita lihat Apa saja sih yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla Yang kalau itu kita konsumsi Tentunya membawa dampak buruk dunia kita Dan akhirat kita Dalilnya, coba dibuka surat Al-Ma'idah Surat yang kelima, ayatnya ayat tiga ya, Surat Al-Ma'idah, surat yang kelima Ayatnya ayat yang ketiga Allah Ta'ala berfirman Kita dengarkan muratannya Al-Ma'idah ayatnya ayat yang ketiga Surat yang kelima Ayat tiga 6 Allah Ta'ala berfirman Kita dengarkan ya Surat yang kelima Surat yang kelima وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكِيتُمْ وَمَا رِحَمَنَ الْمُصْبِ وَأَنْتَ إِسْتَغْسِبُ الْأَسْلَمَ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَهِزُهُمْ لَمِنْكَ فَهَبْ إِلَى الْدِّينِ Pakai ini ya soalnya ini ya. kalau pakai itu enggak Insya Allah peka ini. Silakan ayo baca terjemahnya diharamkan bagimu memakan bangkai dasar. Top pelan pelan ulang lagi diharamkan bagimu memakan bangkai. Surimat alai kumulmaita diharamkan bagi kalian memakan bangkai. Definisi bangkai sudah tahu semua kan? Bangkai itu adalah setiap hewan yang matinya tidak wajar itu disebut bangkai setiap hewan yang matinya tidak wajar dan tiap penyembelian yang yang tidak sarii penyembelian yang tidak sarii maka dia masuk kategori bangkai diharamkan bagi kalian bangkai dan perlu kita ketahui bangkai yang halal itu ya cuma dua bangkai yang halal ya bangkai yang halal itu cuma dua yang pertama adalah bangkai ikan yang kedua bangkai belalang hanya itu yang halal selain itu haram baik sekarang kita dengarkan wadamu walahmul khinzir silakan darah terus daging babi darah daging babi darah daging babi ya darah plus daging babi maksudnya begitu sedangkan darah yang boleh kita konsumsi cuma dua saat lagi cuma dua jadi ada darah yang halal yang kita makan ya apa itu ada yang tahu nggak yang pertama adalah hati yang kedua adalah limpa itu dua darah yang halal. Mana dalilnya? Ayo dibuka dalilnya Ibnu Majah. Tolong yang itu geser dulu ayatnya. Ibnu Majah nomor 3314. 3314. Coba dibuka. 3314. Silakan. 3314. Ya, baca silakan. Dan Abdul bin Umar radiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Isinya Telah kan buat kalian Dua jenis bangkai Dua jenis bangkai, halal, terus Dan dua jenis darah Baik, dua jenis darah, halal, lanjut Dua jenis bangkai adalah Apa itu? Bangkai ikan paus Dan bangkai belalang Bangkai ikan, maksudnya, dan bangkai belalang Terus kemudian Sedangkan dua jenis darah Adalah darah hati dan limpa Hati dan limpa itu boleh. Baik, kita lanjutkan ayatnya. Kita lanjutkan. Yang diharamkan adalah bangkai satu, yang kedua darah, yang ketiga daging babi. Terus kemudian wama ohillali roirilla hibi sila gan dan daging hewan yang disembeli, bukan atas nama Allah. Daging hewan yang disembeli, enggak baca Bismillah, maka itu tidak boleh kita konsumsi. Kalau kita menerima daging dari ahlul kitab boleh enggak apa, -apa. Ada ayatnya, sembelian ahlul kitab halal untuk kita. Meskipun mereka menyembeli, tidak baca bismillah. Dengan syarat, selama mereka ahlul kitab. Ahlul kitab ini siapa? Yahudi dan Nasrani. Berarti sembelihannya orang Hindu, orang Buddha, Konghucu, tidak halal. Tidak halal. Karena mereka tidak punya kitab Samawi. Kitab yang mereka miliki bukan kitab yang turun dari langit kitab yang mereka miliki kitab karya buatan tangan mereka Weda, Tripitaka, kitabnya Hindu Buddha, kitabnya orang-orang Konghucu Tao Teh King, kitabnya orang Majusi Zen Avesta, kitabnya orang aliran kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa, serat Centani Hidayat Jati atau Darmogandul, maka ini bukan Kitab Samawi. Kitab Samawi bukan haram kita konsumsi. Jadi meskipun ayam betutu itu enak, ya, ayam betutu, kalau kita kembali misalnya, ya, maka selama itu sembelian mereka haram. Anda pergi ke Jepang anda makan daging lu ya, sembelian ini, beda dengan ikan, kalau ikan halal, bangkainya aja halal ikan ini daging yang disembeli entah sapi, entah ayam, anda pergi ke Jepang, tak boleh, kalau anda tahu kalau yang menyembeli orang Jepang, lu kenapa? Sintu agamanya menyembah matahari, bukan agama samawi, sedangkan kalau ahlul kitab, kitabnya kitab samawi, sebagaimana Nabi pernah diberikan, yaitu daging potongan daging, oleh orang-orang ahlul kitab, dan Nabi terima, Nabi makan, yang penting kita yang baca bismillah jadi ini ada materi khusus tentang masalah ini. Baik. Jadi binatang yang disembeli tidak menyebut nama Allah. Atau disebut nama selain Allah. Baik. Terus kemudian apa lagi yang haram? Walmunhaniqatu. Wal Silahkan. Ya, yang terjeki. Nah ini termasuk bangkai. Ini termasuk bangkai. Matinya tidak wajar. Diceki bukan disembeli. Maka dia termasuk bangkai. Ini haram. Terus kemudian. Yang dipukul. Baik. Walmauk zatu yaitu binatang yang dipukul. Saya mau tanya, lele itu cara mematikannya diapakan lele itu? Dibukul ya. Bisa enggak mematikan lele selain dipukul? Dipatahkan atau dikasih garam bisa kan? Bisa, tapi sui rotu sui ya rotu agak lama ya. Jadi uh, boleh enggak lele misalnya dipukul terus kita mak. Boleh. Kan bangkai ikan Halal, ya, apa-apa. Terus kemudian wal mutarot silakan. Yang jatuh. Jatuh, tidak sempat disembeli, maka dia termasuk bangkai. Wanati hatu, silakan. Yang ditanduk. Yang ditanduk, belum sempat disembeli, berarti termasuk bangkai. Terus wama akalas sabu, ilamaduk madak keitum, silakan. Dan yang ditekam pina dan buas, kecuali yang sempat kamu sembeli. Terakhir dan diharapkan yang disembeli untuk berhala. Yang disembeli untuk berhala. Sesaji. Tidak boleh kita konsumsi. Baik. Intinya adalah. Apa yang sudah Allah haramkan. Maka tinggalkan. Hikmahnya sangat besar bagi kita. Jika kita meninggalkan semua yang Allah larang. Apa itu? Allah akan memberikan kesehatan kepada kita. Karena semua yang disebut ini tidak menyehatkan. Ya. Apalagi babi. Ya. Meskipun sudah dihilangkan Efek cacing pitanya Konon katanya haram karena ada cacing pita Maka sekali haram tetap haram Karena babi ini memakan kotoran Anda kasih makanan yang bersih Gak mau babi Babi itu selalu mengkonsumsi Makanan yang kotor Itu babi Bahkan babi itu memiliki sifat ya yang jika orang itu mengkonsumsi babi maka orang itu mewarisi sifat daripada babi. Lu apa itu sifatnya? Pernah dilakukan uji coba, satu kandang diisi babi, satu kandang diisi babi tiga ekor. Yang satu yang satu betina, dua jantan. Satu kandang lagi diisi tiga ekor ayam. 3 ekor ayam, satu betina, dua ekor jantan. Hasilnya bikin kita mengelus dada. Mereka yang suka mengkonsumsi babi. Apa itu? Ternyata satu kandang yang ada 3 ayam untuk memperebutkan satu betina ini, satu betina ini, ayam lo ini ayam. Mereka dua jantan ini harus taruh Yang kalah itu yang mendapatkan betina ini. Itu ayam sedangkan kalau babi dua ekor jantan ini sama-sama Menyutubui satu ekor betina itulah sifatnya orang kafir. Seperti itulah karakteristik orang-orang kafir. Iya. Maka mereka beramai-ramai melakukan yaitu eh, apa ini perbuatan seperti ini. Satu wanita dengan banyak lelaki dan seterusnya. Jadi apa yang dikonsumsi mengikuti yaitu ciri daripada apa yang dikonsumsi karakternya sifatnya naudzubillahin dalik makanya ini harus kita tinggalkan jauhi baik itu nomor satu yang nomor dua yang nomor dua nah ini yang nomor dua ini sekarang kita sadari supaya kita sehat ala rasul yang kedua adalah ternyata rasulullah saw melakukan food balancing Food balancing Menyeimbangkan makanan Maksudnya Makanan-makanan yang Kalau kita konsumsi Mengandung efek panas Di dalam tubuh Kita seimbangkan dengan Mengkonsumsi makanan Yang menimbulkan efek Dingin di tubuh kita Diseimbangkan Contohnya, contoh, banyak, banyak. Di antaranya Bapak Ibu mohon maaf ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau makan rutab bukan hanya rutab doq tanpa diselingi yang lain. Enggak. Nabi itu kalau makan rutab, kurma rutab, kurma basah ya, selalu diselingi dengan semangka. Kurma itu Bapak Ibu Menimbulkan efek hangat di badan Panas di badan Diseimbangkan dengan mengkonsumsi Makanan yang menimbulkan Efek dingin di tubuh Apa itu? Semangka Iya, Pernah gak Di Al-Khalil Abu Tawid Kalau buka puasa menyediakan Kurma plus semangka ya, ya. dalilnya di mana itu dalilnya dalilnya disebutkan di dalam riwayat Bukhari nanti bisa dicek sendiri ya nomornya nomor asli nih sahih Bukhari nomornya 5440 nanti bisa dicek sendiri yang kedua yang kedua Nabi sallallahu alaihi yaitu beliau pernah ketika mengkonsumsi rutab beliau selingi dengan mentimun kurma dengan mentimun ya kurma dengan mentimun mana itu dalilnya dalilnya di dalam riwayat Abu Dawud ya nomor hadisnya 3836 timun itu mendinginkan badan ya terus yang terakhir Nabi SAW mengkonsumsi kurma dengan keju Ya, pernah enggak dicoba makan kurma bijinya Anda buang, Anda masukin keju, Anda makan. Masyaallah, nikmat. Keju itu mendinginkan, bagus untuk pencernaan. Sedangkan kalau kurma menghangatkan badan. Lah kita tidak, kita ini kalau sudah makan kurma apalagi kurmanya enak, satu toples habis. <tuh> nggak pakai diseimbangkan dengan mengkonsumsi makanan yang lain coba anda lihat teman-teman kita atau saudara kita kalau sudah ada di depot atau restoran atau warung yaitu jualan warung gulai ya gulainya sudah santan terus disitu juga daging kambing ya ditambah lagi kemudian bukan bukan mengkonsumsi makanan yang bisa mendinginkan ditambah es teh selesai wassalam sudah sudah gulenya pakai santen lalu kemudian juga daging kambingnya ya lalu ditambah sate itu juga dibakar ya dikasih kecap ya plus terakhir es teh wasalam lah terus menyeimbangkannya apa acar acar cuka mentimun di situ ada dan seterusnya. Oleh karena itu, seimbangkan makanan yang menimbulkan efek panas dengan mengkonsumsi makanan yang menimbulkan efek dingin. Makanya seperti ini kita akan sehat Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla Baik Yang nomor dua tadi Nomor tiga sekarang Nah ini ya Yang nomor tiga Tidak memaksakan diri terhadap sesuatu yang tidak disukai Jadi kalau gak suka jangan dipaksa untuk dimakan Jangan Tidak memaksakan diri dengan sesuatu yang tidak disukai Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memaksakan diri beliau dengan sesuatu yang beliau tidak sukai sekalipun hal itu halal makanan itu halal contoh daging dog Ya, dob ini bukan biawak ya, bukan. Kalau biawak itu kan nyambik ya. Beda ini. Ini binatang padang pasir, sama-sama melata kayak nyambik begitu, cuman bedanya kalau kalau dob atau uh, mohon maaf, kalau biawak atau nyambik ini karnivora. Sedangkan kalau dob itu herbivora. Anda kalau lihat dob di YouTube dan seterusnya, itu Anda berikan bunga atau kembang atau apa ini daun dimakan sama dia. Oh, herbivora. Sedangkan kalau nyambi maka karnivora haram dikonsumsi. Tapi banyak di jalan-jalan itu warung nyambi. Ya, rica-rica, nyambi rica ya. Haram enggak boleh karnivor. Ya. Kalau dog dalam hal ini adalah binatang melata pada pasir, maka dia hukumnya halal. Nabi disuguhkan daging dog dan Nabi tidak menyentuhnya. Sahabat tanya, "Apakah ini halal enggak? Karena aku tidak suka." Ber kalau begitu Nabi tidak pernah memaksakan diri beliau Untuk memakan sesuatu Yang beliau tidak sukai Ya. Bahkan disebutkan di dalam riwayat Tirmizi. Coba dibuka Tirmizi. Sunan Tirmizi. Nomornya 2040. 2040 dari Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tukrihu mardakum al ta'ami fa innallaha yut'imuh wa yasqihim. Silakan ini kalau amin aljihadirul robatir kata. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isinya, jangan kalian memaksa orang yang sakit di antara kalian untuk memakan makanan Baik. Jangan kalian paksa orang yang sakit untuk memakan atau minum. Lanjut teruskan. Karena Allah yang akan memberikan dan minum baik Amerika. baik. kan ada bapak ibu sekalian orang sakit itu kalau sudah mulutnya sudah pahit tidak bisa kemasukan makanan lihat makanan saja sudah mual iya. jangan dipaksa tetapi kata para alim ulama jika nanti kondisinya semakin buruk karena dia tidak makan dan tidak minum maka ya mau tidak mau boleh dipaksa ada orang sakit itu ketika dia diinfus dia nggak mau makan makanan ini nggak mau karena sudah nggak enak rasanya maka jangan dipaksa ini sudah ada suplemen yang masuk dalam tubuhnya sudah ada sehingga dalam hal tidak boleh memaksakan seseorang sesuatu yang dia tidak sukai kecuali menimbulkan muzhorob yang lebih besar dengan dia tidak makan penyakitnya semakin parah maka ya harus dipaksa meskipun itu sedikit demi sedikit wallahu a'lam bishowab baik ini yang nomor tiga nomor empat nomor empat hindari sesuatu macam Makanan yang sangat panas hindari, hindari, hindari mengkonsumsi makanan yang panas hindari. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika diberikan diberi oleh Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhu yaitu sup atau apa ini? Oh, apa ini? Sarit, bubur sarit nah, Maka Nabi SAW melihat di atas bubur sarit itu Masih ada uap geleganya Masih ada uapnya Kata Nabi, biarkan dia sampai dingin Kenapa? Innahu a'zamu lil barakat Sesungguhnya yang demikian itu Lebih besar barokahnya. Makanan itu kalau semakin dingin maka lebih besar barokahnya. Saya mau tanya, saya mau tanya, saya mau tanya. Makan rawon dingin enak nggak? Makan soto adem dingin enak nggak? ya perasaan soalnya perasaan. Iya. Pada biasa biasanya apalagi ada istilah enggak enak makanan sudah ngendal Iya, sudah ngendal. Iya. Sebenarnya enggak apa-apa, ya. Dan tidak boleh meniup makanan. Karena apa yang kita keluarkan itu kotoran. Hindari makanan. Bahkan disebutkan di dalam riwayat yang lain, ini disebutkan dalam riwayat Al Baihaqi, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam silsilah hadis sahih nomor nya 392. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, la yukalu ta'amun hatta yadhhaba bukharuhu. Artinya, jangan memakan makanan kecuali hilang panas asapnya. Kecuali telah hilang asap atau panasnya. Nah, enak enggak minum kopi dingin? Es kopi, es kopi, ya, nggak, nggak ini bukan karena esnya, ya, ini ini karena dingin, ya. Sebagian orang nggak enak ustadz nanti perut kembung ustadz dan pemerasaan. Ya. Adapun eh, tunggu saja sampai gelegaknya itu hilang baru kita konsum konsumsi. Kenapa? Di samping kita ada dokter, bisa ditanyakan kepada beliau, ya. Beliau lebih paham insyaallah ya, bahwasanya mengkonsumsi makanan yang panas tentunya tidak baik untuk kesehatan. Akan menimbulkan infeksi, ya, iritasi pada tenggorokan dan seterusnya. Tentunya tanya kepada ahlinya ini ya. Ini saya menyampaikan berdasarkan hadis Nabi, urusan medis katanya nah, sama beliau. Makanya itu bedanya antara ahli hadis dengan ahli medis. Nah, gitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani warahimakumullah. Sehingga apa yang Nabi ajarkan luar biasa manfaat untuk umatnya. Kita lanjutkan nomor 5, nomor 5. Yang nomor 5 adalah tidak membiasakan diri terlalu kenyang. Tadi biasakan Kecuali saat-saat tertentu Tidak membiasakan diri terlalu kenyang Kecuali saat-saat tertentu nah. Gak boleh Orang yang terlalu kenyang di dunia Maka itulah orang yang paling lapar di akhirat Jadi Nabi pernah dalam satu majelis orang itu bersendawa Kelegian lalu apa kata Nabi orang yang terlalu kenyang di dunia itulah orang yang paling lapar di akhirat maka nggak boleh kita terlalu kenyang ya kecuali dalam beberapa kondisi tertentu sesekali aja boleh ya tapi tidak terus menerus ada lo orang itu makan itu sampai sedawa itu bahkan lebih dari sekali dua kali mau Ya, nanti agak lama lagi. Ia ya. masuk angin soalnya Ustaz Ia, ya. enggak ini bukan karena masuk angin, tapi karena banyaknya makan. Tak nah, boleh. Ia. Ya. Mana dalilnya? Makan tidak boleh berlebihan dan tidak ada dalil berhenti makan sebelum. Ia. Ya. Dan makan sebelum lapar. Tak ada dalil yang seperti ini. Ini adalah dalil yang bukan dalil yang sahi. Bukan dalil yang sahi. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Berhenti makan sebelum kenyang Kalau antum bersama dia pada waktu dia makan Maka baru 3, 4 Yaitu suapan dia masuk Maka ambil piringnya Pindahkan Berhenti makan sebelum kenyang lu aku saya kepingin makanya enggak ada hadisnya berhenti makan sebelum kenyang lanjutkan aja enggak apa-apa ya asalkan jangan terlalu kenyang dan tidak boleh berlebihan Allah taala berfirman dalam Quran surat ke-7 Al-Araf ayat 31 waqulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan bian. Silakan dibuka dalil dalam Sahih Tarhib wa Tarhib jilid 6, jilid 6. Dari Sa'al bin Sa'ad radhiyallahu an, dia berkata, nomornya 3268. 3268, 3268. Ya, ma syabaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yaumin syaba'aini hatta faraqad dunya. Silakan. Dan bersalvin saatlah dialogan dia mengatakan ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah dua kali kenyang dalam sehari ulang lagi kalimat itu Rasulullah tidak pernah kenyang. silakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah dua kali kenyang dalam sehari sampai sampai beliau meninggalkan dunia ini baik jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah kenyang dua kali dalam sehari Ya sampai beliau wafat. Artinya tidak membiasakan diri terlalu kenyang, kecuali saat-saat tertentu. Dan orang terlalu banyak makan dampak buruknya banyak, mudah ngantuk, ya, terus lemas, ya, dan seterusnya. Baik. Yang terakhir, yang terakhir, yang nomor enam, sehat ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menghindari pantangan, menghindari pantangan, menghindari pantangan. Ada bapak ibu sekalian, orang itu mengidap satu penyakit dan disarankan oleh ahlinya, para dokter dalam hal ini, untuk menghindari makanan tertentu, makanan tertentu, tuh ya, untuk menghindari, ya, sama seperti saya juga begitu, eh, apa ini eh, diperintahkan oleh dokter untuk menghindari makanan tertentu, ya, hindarkan ini, ya, jangan disentuh. Ya Karena bukan sudah waktunya lagi Dan seterusnya Maka dalam hal ini ya Orang yang menghindari pantangan Maka insya Allah badannya akan sehat Tetapi ada orang itu Yang dia tidak mempedulikan hal ini Misalnya nih Misalnya Ada seseorang itu yang kata dokter Pak tolong dikurangi dulu Ya gorengannya dihindari gorengan, minyaknya itu nggak baik. Santen santenan pak dikurangi, tolong pak duriannya jangan terus menerus ya. Dikurangi durennya dikurangi, ya macam-macam. Apa katanya orang ini? Dok makan duren, santan, gorengan bisa mati. Tak makan ini juga iso mati kok dok. Astaga loh. ada orang kayak begini ada? Iya. <laughs> pak wis pak setop pejok rokoan pak ya enggak bagus Pak untuk kesehatan enggak bagus tuh rokokan isomatika rokokan itu tetap mati godok enggak benar yang kayak begini Ya, maka tentunya yang benar itu adalah hindari pantangan tarak istilahnya ya betul ya tarak ya. Nah, kenapa ada dalilnya? Ada coba dibuka Abu Dawud nomornya 3856, 3856 dimana disebutkan ketika Nabi berkunjung ke rumah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ternyata di rumah Ali bersama Fatimah Nah, radhiyallahu anha ternyata ada segantang uh, buah kurma yang digantung. Lalu kemudian Nabi meminta kepada putrinya Fatima untuk diambilkan kurma tersebut. Ambilkan aku kurma. Ali menyahut, aku juga ambilkan. Apa kata Nabi? Ya Ali, asip min hada, fahu anfaulaka wahai Ali. Ambil yang ini saja karena makanan ini lebih bermanfaat untukmu karena kau baru sembuh dari sakit jadi jangan makan kurma dulu setelah sembuh dari sakit tapi ini yang baik untukmu nah, dipilihkan makanan yang lainnya ini menunjukkan Nabi mengajarkan kepada menantunya Ali bin Abi Thalib radhiallahu anhuma untuk menghindari pantangan. Nah, seperti itu ya ini menunjukkan kepada kita semua yang nabi ajarkan bermanfaat untuk umatnya wallahu aalam wa bishawab itulah enam bentuk sehat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayo kita simpulkan Bapak Ibu enam hal tadi apa saja masih ingat supaya kita sehat yang pertama mengkonsumsi yang halal mengkonsumsi makanan yang halal saja tinggalkan yang haram nomor dua apa food food balancing menyeimbangkan makanan yang nomor tiga apa nomor tiga tipsnya tidak memaksakan diri terhadap sesuatu yang tidak disukai itu nomor tiga yang nomor empat Betul, hindari mengkonsumsi makanan yang masih panas, hindari Karena makanan itu semakin dingin, semakin besar barokanya Yang berikutnya, yang nomor 5 Tidak membiasakan diri terlalu kenyang Kecuali saat-saat tertentu saja Sebab ada orang itu kalau sudah presmanan Acara wali mah. Ya Allah Saya pernah diundang seseorang Masya Allah Undangannya luar biasa Makanannya lengkap pojok Ala Timur Tengah Masya Allah, Masya Allah. Ya. Depan Nusantara Allah. Saya ambil secukupnya Sudah saya makan Selesai Samping saya ada ikhwan ya, Dia ambil Makanan seperti yang saya ambil Ala Timur Tengah Baik Setelah itu Ustaz Coba itu Ustaz Ya, alam Nusantara Ustaz, macam-macam Ustaz. Iya, sudah cukup buat saya cukup. Faddal kalau antum mau ambil, silakan. Ambil dia. Iya. Begitu ngambil, berhenti. Ustaz, belum coba itu Ustaz. Yang itu Ustaz, tahu campurnya. Enak tahu campurnya Ustaz. Faddal antum. Jadi semua diratani. Oh, iya. Oh, Dalam hati war war gitu ya. Mas Daramati tapi ya, ya Allah enggak boleh terlalu kenyang enggak boleh ya enggak boleh es juga gitu. Es itu sekian banyak macam, ada es ini, ada es ini macam-macam. Iya, -macam. itu semua diratani. Apalagi kalau sudah apa aja oh semuanya diambil semua. Ya. Makanya kata Nabi ambil makanan itu yang terdekat, jangan yang jauh. Lah yang dekat ini sambel ya Ustaz. Ya gak apa-apa lah geser dikit Geser dikit boleh seperti itu ya. Dan kalau ambil makanan Jangan di bagian tengah Karena berkah itu turun di bagian tengah Ambil makanan itu di bagian pinggirnya Saya pernah cerita Ada seorang penjual nasi pecel dia itu kalau ngambil nasinya Saya tertarik makanya saya tanya sama belianya Dia ngambil nasinya itu dari pinggir terus Sehingga nasi itu kayak ngerowak gitu Iya Jadi gak diambil tengahnya Tapi diambil pinggirnya terus Sehingga ngerowak Saya bilang sama ibu Bu Kenapa kok ngambil nasinya itu kok dari pinggir terus Kenapa kok gak langsung dari tengahnya Lu lantai nak barokah Ini tak cukup tengah oh. Bu Bu keren, wis talim ini sudah ya sudah ngaji nih Nabi mengajarkan ambil pinggirnya saya mau tanya, tumpeng itu yang diambil atasnya atau pinggirnya dulu tumpeng atasnya jadi kalau misalnya acara tertentu tumpengan lalu pimpinan atau orang yang dituakan tokoh, sudah ngambil atasnya tolong sampaikan nanti, nanti, nanti, nanti ada berkahnya. Ambil itu pinggirnya. Kasian yang lain nggak dapat berkahnya. Sampaikan. Ya, meskipun itu pimpinan kita. <tuh> ya, Pak, jangan ngambil tengahnya, Pak ya, ambil pinggirnya. Ya seperti itu ya baik jadi terus yang nomor enam apa tadi nomor enam menghindari pantangan wallohu ala mabbisop semoga Allah Taala selalu memberikan kepada kita kesehatan semoga Allah Taala senantiasa menjadikan kita orang-orang yang istiqomah mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena sebaik-baik petunjuk adalah mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita selamat dunia dan selamat di akhirat wallahu aalam wa bisawab ya baik ada yang mau bertanya silakan Pak sebelumnya di sini selama ada pertandingan kita mencari di Jakarta itu nah barakallahu fik bagaimana hukum makan sambil berdiri ketika di acara walimah kita sering menyaksikan standing party makan sambil berdiri. Apakah ini ada contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim ada riwayat yang mengatakan bahwasanya makan itu sambil duduk. Bahkan ketika para sahabat mereka lupa makan sambil berdiri mereka menumpahkannya, menumpahkannya. Apa yang masuk ke dalam? Yaitu mulutnya Ini menunjukkan kepada kita Maka tentunya yang lebih utama adalah Makan sambil duduk Mana dalilnya? Makan itu sambil duduk Coba dibuka uh, Dalilnya disebutkan Ya Coba dibuka dalilnya uh, Disebutkan di dalam riwayat Ibnu Majah Coba dibuka Ibnu Majahnya nomornya 3301. 3301. 3301. Ayo baca. Silakan. Dari sahabat Ibnu Umar, betul ya? ya. Silakan baca. Dan sahabat Ibnu Umar menyebutkan sebuah hadis yang berkata, Iya. Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami bernapak sambil berjalan dan minum sambil berdiri. Baik pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami pernah makan sambil berjalan dan minum sambil berdiri. Dalil ini menunjukkan bolehnya makan sambil berdiri. Adapun dalil yang lain yang telah kami sebutkan tadi di depan yaitu makan sambil uh, duduk bahkan mereka para sahabat memuntahkannya itu adalah riwayat Muslim. Lalu terus kemudian gimana hukumnya? Maka saya bacakan keterangan para ulama makan sambil berdiri itu adalah makruh makruhnya makruh tanzi, apa makruh tanzi makruh yang tidak sampai pada hukum haram Dibenci, dibenci. Tapi tidak sampai dilarang, sampai harap tidak. Sehingga dalam hal ini sekalipun itu boleh, namun yang lebih utama adalah tetap sambil duduk. Wallahu a'lam, Habiswaab. Ya, baik. Silakan. Ya, Tadi disampaikan yang membuat kami sedikit catatannya mungkin agak bingung mengenai. Uh, Babi sama ayam Jadi tadi disampaikan Ustaz Yang ayam berkelahi Berkelahi untuk ya, memperebutkan Ya betina ayam yang kalah atau yang menang Ustadz ini yang mendapatkan betina Soalnya tadi disampaikan Yang, yang menang ya, tadi yang, yang menang mendapatkan betina, betina. Oh, Itu gitu. kalau ayam ya, ya. Kandang yang diisi 3 ekor ayam Sedangkan kalau kandang yang diisi 3 ekor babi Ya maka 2 ekor jantan ini Sama-sama menyetubui 1 ekor betina ya. Baik, makanya dalam hal ini jangan mengkonsumsi babi karena nanti selain haram, karakteristik kita akan menyerupai apa yang kita makan nanti. Nauzubillahi min dzalik. Dan babi suka makan yang kotor-kotor. Maka orang kafir pun mereka suka memakan yang kotor-kotor. Ya, najis. Ya. Silakan, ada lagi? Tidak. Tidak ada baik kita tutup dengan kafaratul majelis. Semoga sedikit menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah taala senantiasa menjadikan kita hamba-hambanya yang istiqomah dalam mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah jika Allah takdirkan kita bertemu kembali di Ahad pekan kedua di Masjid Al-Khalil Kita akan sampaikan tentang Petunjuk Nabi Dalam makan dan minum Petunjuk Nabi dalam makan dan minum Jadi apa yang Nabi Ajarkan ketika kita ini makan Baik sebelum makan, ketika makan Atau sesudah makan, begitu juga Minum, insya Allah kita akan Lanjutkan bersambung dari materi ini Wallahuaklam wa bisawab Kita akhiri Wa ala nabiyyina wa ala alihi Wa sallabihi subhanak allahumma wa ashhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi